<tuh> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin rahmatuhu wa wa nastainu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiya lahu Ashadu an la ilaha illallah wa la sharikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh padah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sohbihi fahamantab yang biasa ilahi wa salli wa Para pendengar Radio Al-Um 102,5 FM yang dirahmati Allah <coughs> Alhamdulillah kita bersuah kembali di radio di udara dengan kajian yang sama yaitu kajian Rukyah Sarayyah yang untuk hari Minggu Alhamdulillah Untuk sore ini Kita bisa adakan Mudah-mudahan Satu jam lebih ke depan Apa yang kita kaji Bisa menambah Semakin lengkapnya Ilmu kita tentang rukyah syariah <tuh> Yang itu berarti Kita berharap Semakin mudahnya kita Selamat dari tipu daya setan dan betul-betul bisa memberikan manfaat yang maksimal yang besar untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Eh, materi sore ini juga terkait dengan materi yang sebelumnya. Kalau materi yang sebelumnya kita membahas tentang al-isti'adah bil jin mukarramatun berlindung memohon perlindungan kepada jin itu adalah e, haram hukumnya kalau sekarang tidak berlindung tetapi jelas tegas meminta pertolongan di al-isti'anatu bil jin mukharromatun meminta memohon pertolongan kepada jin itu haram hukumnya jadi ini yang nanti akan kita bahas ini melengkapi dari hal ikmal tentang seputar jin yang menjadi syarat bagi eh, calon roki, calon peruk ya untuk mendalami rukiyanya yang tek tekannya fokus terpenting di dalam rukyasaniah sebagaimana minggu lalu Senin malam saya sampaikan adalah tentang masalah tauhid, masalah akidah. Pentingnya memahami tauhid yang benar, akidah yang benar dan meluruskan dari akidah dan tauhid yang salah yaitu adanya kesirikan yang memang di Jawa khususnya ya atau di Indonesia ini ya atau mungkin di seluruh dunia ini banyak sekali <tuh> ya yang tertipu dengan adanya kesirikan ya dengan tanpa dia sadari begitu ya kalau di Jawa ini ya kental sekali dengan <tuh> apa tradisi adat-istiadat adat yang budaya yang itu sebetulnya sudah masuk ke ranah kesirikan juga dengan pengobatan yang berkedok dengan pengobatan, Ini orang toko-toko tertentu yang berkedok dengan pengobatan atau memang tidak disadari itu ya pengobatannya itu justru jatuh pada kesirikan dan banyak sekali masyarakat kita yang uh, tidak paham tentang itu sehingga jatuh pada kesirikan. Karena itu materi Rukya Sariya ini sebenarnya materi yang sangat penting untuk dipelajari, untuk kita bersama baik itu yang kena jin ataupun tidak kena jin karena pasti akan berinteraksi dengan jin pasti akan bertemu dan berhadapan dengan setan dalam bentuk yang berbeda-beda tapi pasti akan berhadapan dengan setan tadi itu, karena itu eh akan baik sekali kalau mengikuti materi ini Dari awal sampai akhir Supaya tidak terputus Supaya utuh pemahamannya ya, Supaya tidak ada salah paham eh, Sehingga menjadi benar Pemahaman kita tentang seluk beluk Tentang jin Yang nantinya menjadi bekal Memahami proses Rukiah syariah Mudah-mudahan Materi-materi eh, yang sudah kita berikan Ini memberikan manfaat, gitu ya, dan uh, bisa uh, diadakan diskusi kalau via pertanyaan jika memang masih ada yang jadikan jalan, karena kita sampaikan dalam taraf tataran keilmuan dan semuanya sangat bisa dipertanggungjawabkan, ada kitabnya, ya ilmiah, ada dalilnya, ada dasarnya, karena itu semuanya ya eh, sangat diharapkan bisa direspon secara keilmuan juga ya ilmiah juga jadi kalau ada yang misalkan tidak jelas ya bisa ditanyakan kalau ada yang merasa eh, tidak cocok ya bisa ditanyakan semuanya masih dalam catatan keilmuan kita sampaikan yang terbaik khususnya untuk <coughs> eh, warga Malang Raya Tujuannya adalah tadi itu Supaya kita Terhindar selamat Dari berbagai bentuk Tipu daya setan Dan khususnya Pengobatan-pengobatan eh, yang Ujung-ujungnya itu justru Membuat kita jatuh pada Kesirikan dan tema Suri ini itu Ya secara Tidak disengaja Itu berkaitan dengan pengobatan yang salah tadi itu yang memang dalam babnya ini terkait berurutan kalau kemarin tadi ya saya bilang di eh, apa, penjelasan awal al isti'adatu biljin muharamadun sekarang al isti'adatu biljin muharamadun langsung saja kita apa namanya kita baca dan kita pahami tarikotus sahara ya, wal kuhan takumu asasan alal isti'adatu biljin Al-Istia'a Natibirjin Wasayatin Waha ta'asirkun li'anau Istia'a Natubiwayirilah Torikotus Sahar ya, Torikotus Sahar Cara pengobatan Sihir itu ya, Wal-Kuhan Dukun-dukun itu Tukang sihir dan dukun itu Taku mu'asasa Tidaklah mungkin mereka melakukan Sihirnya dan perdukunannya Kecuali asasan dibangun di atas alal isti'anati pertolongan biljin terhadap bangsa jin. Jadi tidak mungkin dukun dan tukang sihir itu bisa dukun dan bisa nyihir. Kecuali dia pasti meminta pertolongan bangsa jin. Wasayatin dan juga seh, setan seh, seh, seh, seh, Wahada sirkun ini adalah syirik liannahu isti'anatum fi ghairi lah karena meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa jadi dukun dan tukang sihir itu tidak mungkin memiliki kemampuan eh, perdukunannya dan sihirnya kemampuan sihirnya kemampuan santetnya gitu di masyarakat dikenal dengan santet, tenung, ya dan lain-lain itu semuanya tidak mungkin bisa dilakukan kecuali sudah meminta pertolongan dengan bangsa Jin, ya dan berbagai macam bentuknya dalam minta pertolongan bisa saja dengan cara memberikan sesajen. Itu ya Memberikan tumbal Memberikan bunga Menyan, garam Dan seterusnya Atau darah Bisa juga darah Ayam, darah manusia Bahkan yang sampai kotor itu Darah, darah kait Bisa dengan cara itu Dilakukan oleh Dukun dan tukang sihir Dukun dan tukang sihir Saat ini tuh <tuh> ya hampir jarang istilahnya sudah bergeser berganti ada yang e, Diistilahkan oleh masyarakat dengan orang pinter ya paranormal atau sebutan-sebutan yang lain ya kikun kikun itu kiai yang dukun misalnya itu ya kita tidak mengatakan kiai secara umum tidak tapi kiai yang profesinya dukun atau sebetulnya dia dukun cuma masyarakat Karena tidak tahu mengklaim Sebagai seorang kiai Yang praktek pengobatannya Itu betul-betul eh, Meminta Pertolongan pada jin dan Mengandung kesirikan Nah itu Saat ini seperti itu bentuknya Jarang sekarang Misalkan ada papan nama dukun Ini tidak ada Tapi orang pintar Paranormal dan seterusnya nah kalau rukyah saria justru membongkar kedok mereka dan rukyah saria ini bisa dipelajari terbuka ilmiah siapapun bisa ya jelas tidak ada yang disembunyikan tidak ada yang samar dan sama sekali eh, tidak ada katanya dengan bantuan bangsa jin setan dan seterusnya justru itu semuanya adalah musuh kita yang harus kita hadapi dan ini bagian dari kesempurnaan Islam. Ajaran Islam. Rukyah Sariyah itu bagian dari ajaran Islam. Jadi, di dalam ajaran Islam, khusus untuk mengatasi dunia kesurupan, dunia jin yang ganggu terhadap manusia, sihir, dan sebagainya, itu akan berhadapan dengan ilmu rukyah Sariyah. Ya, selain itu tidak ada. Jadi, rukyah Sariyah itu khusus Ya, ilmu yang berkaitan dengan Suruk beluk tentang gangguan jin Terhadap manusia Kita lanjutkan Wala adha min dalika anasaiton Anasayatin Latuh damusakhir Hatta yakfuro Yakfuro imah Bikaulin au biviklin Lebih-lebih yang demikian itu Bahwasannya setan Latuh damusakhir Tidak bisa menggambar Memberikan Pelayanan kepada dukun itu ya, hatta sampai dukun itu yakfur berlaku kufur jadi setan tidak akan ma mau melayani dukun dan tukang sekarang atau kalau sekarang itu orang pintar paranormal dan sebagainya ya jangan jangan disalahartikan ya bisa saja orang pintar adalah orang benar tapi karena masyarakat itu sudah kadung salah kaprah gitu ya pokoknya orang yang benar, misalkan perukia dikatakan orang pintar nah, itu salah pemberian nama. tapi yang menjadi tekan di sini dukun, sihir, tukang sihir dan paranormal dan orang pintar ini adalah yang memang betul betul profesinya pengobatannya adalah dengan menjadikan setan jin itu sebagai bala bantuannya, pertolongannya dan menggunakan teknik-teknik cara-cara pengobatan yang syirik. Jadi itu yang dimaksud, gitu ya. Jangan sampai kemudian eh, salah menempatkan label nama yang itu eh, menjadi tidak tepat. Ya, karena-karena masyarakatnya saja yang mungkin salah karena tidak tahu. Ya kita lanjutkan. Jadi lebih-lebih setan itu tidak akan Melayani tidak akan Bisa memberi kemampuan Pada dukun dan tukang sihir Sampai dukun atau tukang sihir itu Berlaku kufur Ima ya. bi kaulin Baik itu Dengan perkataan Ucapan Aubi atau dengan perbuatan Jadi kalau <tuh> eh, Dukun itu Tukang sihir itu Melakukan ritual Ya ritual-ritual itu intinya adalah kekufuran penyembahan kepada bangsa jin dan setan pengingkaran kepada pengamalan kepada Allah Swt. Apa saja bisa dilakukan termasuk misalkan ini banyak ya dukun itu bisa saja memiliki kemampuan dengan cara menghinakan Quran, menjadikan lembar demi lembar Quran itu sebagai alas. Di kamar mandinya Menghina betul Ya dan itu ada kejadian yang seperti itu ada Dan dari situlah Iblis setan itu akan menggambar total Atau Ya Menulis ayat Tapi dengan darah haid Ini, ini na'udubillah ya, Memang betul-betul penghinaan kepada Quran jadi Ini terutama yang terjadi sering Di bangsa Arab ya jadi bentuk perdukunan bangsa Arab itu eh, seperti itu bentuknya. Kalau di Jawa dukun Jawa ya dengan ilmu Jawa, dengan kejawennya, ya dengan tanah kuburan, dengan apa eh, siung babi atau kulit kulit binatang, dengan menyan, dengan garam dan serosnya, ya. Itu semuanya versi Jawa. Nanti kalau yang bersangkutan itu ada pemahaman Islamnya, itu ditalbis dengan bacaan-bacaan uh, yang seolah-olah itu Islami. Uh, tadi saya sampaikan bahwasannya ada bentuk pelayanan kesirikan, ya, kekufuran tukang sirat atau dukun yang menulis ayat-ayat dengan uh, darah khid. Ada juga bentuk-bentuk kekufuran sehingga uh, setan mau melayani dukun orang pinter dan peramal uh, dan tabib dan seterusnya itu dengan cara menulis surat-surat pendek itu dengan atau ayat-ayatnya dengan terbalik sungsang ya kulhu sungsang artinya ditulis dari belakang ya misalkan surat al ikhlas itu ya kulhu tadi itu itu ditulis <kuh> qul huwallahu ahad tapi ahadnya di depan dibalik gitu sampai belakangnya barukul. Itu bisa seperti itu atau pembacaan surat-surat yang itu diwakafkan atau dijerkan yang statusnya menjadi e, salah dan maknanya salah dan bisa mengandung kesirikan Dan itu banyak sekali. <tuh> ya, banyak sekali belum lagi yang penyembelihan hewan sebagai salah syarat, syarat tertentu, ya. ada lagi yang eh, eh, tadi itu setan mau melayani kalau dukun itu mau memberikan tumbal, ya nyembelih apa ayam atau kambing atau anjing dan seterusnya kadang eh, setelah menyembelih itulah eh, jenis itu akan melayani keinginan dukun itu untuk mengobati dan seterusnya dan Sangat mungkin bisa sembuh dan seterusnya, Tetapi ia ya sudah sirik ya, Jasa sirik itu dosanya sudah lebih besar Dibandingkan uh, musibah yang dialami pasien Atau orang yang datang ke dukun itu Dan betul-betul ini haram hukumnya dan tidak boleh Kalau di mata Imam Shafi ini Dukun itu sudah kalau tidak mau tobat itu Hukumnya mesti dibunuh Itu bisa dibaca Ya, tentang apa mantab shafi kaitannya dengan perdukunan ya, jadi ini penting sekali untuk uh, para penggaan radio uh, dimanapun berada untuk terhindar dari dukun perdukunan dan tukang sihir <tuh> nah rukyah syariah itu beda sekali, rukyah syariah itu tumpuannya pada quran dasar-dasarnya ada pada quran dalil-dalilnya ada di quran pengobatannya, doanya zikirnya semua ada di Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulama kana sahir ya. Ini kita lanjutkan. Wa qulama kana sahir A'so lillahi kanat sayatin minhu aqrab walau atu. Ya, setiap kali ya kana sahir si tukang sihir atau dukun itu A'so durhaka lillah kepada Allah. Ya. Jadi semakin tambah Bentuk kedurhakaan dukun ya, Kemaksiatan dukun Penentangannya kepada Allah SWT Pelanggarannya kepada Allah SWT Karena sayatin Setan adalah setan itu Setan sehat Akrab lebih mendekat Kepada dukun itu Kepada tukang sihir itu Para paranormal itu walau atau, Dan kepada dukun itu Dia akan taat Kenapa? Ya karena sudah Menjual agamanya Akidahnya, tauhidnya Dengan kesirikan Setan suka sekali, memang setan tugasnya Menipu manusia, kok ini Tambah ada yang menyembah dirinya Wah itu luar biasa Nantinya Ya walaupun Yang namanya Meminta tolong kepada bangsa jin itu Tidak mesti harus tukang sihir Dan dukun, bisa saja Manusia biasa Ya orang-orang biasa yang terjebak dengan keyakinan yang salah misalkan seperti larung sesaji gitu ya atau kalau di Banyuwangi itu petik laut dan seterusnya ya khususnya di bulan Suro dan seterusnya itu sebetulnya tidak hanya sekedar berlindung tetapi meminta pertolongan pada bangsa jin sadar atau tidak sadar itu seperti itu ya dibuang apa kepala kerbau di tengah laut ya di laut di bagian laut yang diyakini itu sebagai eh, tempat penguasanya dan seterusnya. Supaya apa? Supaya ikannya itu melimpah ruah dan seterusnya. itu kan sudah meminta pertolongan pada bangsa jin. Dan pelakunya tidak mesti dukun atau tukang sihir tapi ya masyarakat biasa. Bahkan kalau kita saksikan ya yang pernah di Banyuwangi petik laut itu itu pelakunya bisa bisa orang yang pakai baju takwa yang yang apa yang statusnya pergi sudah pergi haji dan seterusnya kenapa kok mereka melakukan itu ya karena tidak tahu karena salah ya di dalam memahami hakikat siapa yang zat yang harus dimintai pertolongan karena itu kajian ini ya tolong dipahami dengan baik dengan benar kalau nanti tidak paham bisa ditanyakan apa yang saya ungkapkan itu bukan apa namanya isu, bukan uh, fitnah, tetapi itu kenyataan yang saya lihat, ya, yang saya tahu. Uh, kalau saya sebutkan Banyuwangi, ya memang karena uh, memang seperti itulah kejadian yang ada di Banyuwangi. Jadi itulah kenyataannya, gambarnya seperti itu. Jadi sekali lagi, setiap kali dukun atau uh, paranormal orang pintar itu melakukan kedurhakaan kepada Allah, semakin tinggi bentuk kedurhakanya maka setan-setan itu akan semakin memberikan fasilitas. Ya. Dan ini banyak sebenarnya tidak mesti harus eh, tadi itu saya bilang dukun atau tukang sihir bisa saja ada mahasiswa yang hanya karena terobsesi ingin bisa mendapin dia melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak ada contohnya itu ya yang intinya adalah kekufuran yang pada dasarnya pada akhirnya dia bisa melihat jin dan seterusnya begitu juga sebagian raja itu raja-raja ya, itu itu seluruhnya kan meminta pertolongan kepada bangsa jin untuk pengobatan tertentu atau untuk perlindungan tertentu yang di dalamnya ada keserikatan walaupun tidak semua raja tulisannya isinya seperti itu gitu ya kita lanjutkan nanas mau wa kunasmau wanahnu singor anna rajulan sakhiran masuran kana layaku bi wala ta'ti sayatin hatta yasna minal mushaf qita'an fa yulabisu fi qotamaihi wa yadkhulu bihi mirhat wabillah ya wa adalah kami ya. nasma kami dulu pernah mendengar ini penulisnya saif aqit atussalam bali di arab ya, menceritakan Wahnah nusyair, dulu kami masih muda, masih kecil itu. Ada raul seorang laki-laki sahirun yang dia profesinya tukang sihir atau dukun masyhurun yang terkenal. Karena latak layakum adalah dia tidak melakukan bisikri terhadap sihirnya, tidak melakukan proses sihirnya itu wala ta'tihi sayatin dan tidak mendatangkan setannya hatta yasna Sampai dia berbuat minal muskhaf terhadap muskhaf Quran, hidaan, ya, penipuan. Apa bentuk penipuannya? Payu lapis suhu fikotabia. Ini mempermainkannya di kedua kakinya, ayat kholubi dan memasukkannya di kloset, di tempat cucian atau di wc. Jadi menghinakan betul Quran itu. Barulah kemudian dia melakukan praktek sihirnya. Ya dengan itulah dia dibantu oleh setan. Setan tidak akan membantu begitu saja. Pasti ada timbal baliknya. Timbal baliknya adalah kekufuran yang dilakukan oleh dukun atau tukasir atau paranormal dan orang mister dan yang lain-lain. Walidahlika kanat syaitino <coughs> tah timuhu watah durulahu syai ilabihi. Karena itulah, karena dukun tadi itu sudah berlaku kufur dengan memasukkan mushkab Quran ke dalam kloset uh, tadi itu maka setan tadi melayaninya dan hadir mengadikan sesuatu di rumahnya, dia punya kemampuan ini dan seterusnya. Nah, ada juga bentuk pelecehan ya, yang sifatnya kekufuran yang itu pada dasarnya minta Tolongan pada bangsa Jin ada istilah Quran Istanbul ya, Qurannya itu kecil bentuknya. Kalau sebagian ya anak-anak di Banyuwangi itu misalkan atlet poli gitu ya, bola-bola poli terus mungkin futsal. Itu kalau di Banyuwangi itu kan banyak sekali ya eh event of olahraga yang yang apa namanya? <kuh> pemainnya dan Pelatihnya dan manajernya Itu minta bantuan dukun Jadi kalau di Banyuwangi itu Banyak terjadi misalkan Wali pertandingan antar desa dan seterusnya Itu backingnya itu dukun Ya klubnya Klubnya itu ada dukunnya Ada mahasiswa yang Tobat itu Menyerahkan Quran kecil Quran Istanbul itu sebagai Ya apa namanya perlindungan dan permintaan tolong supaya menang, ya, Quran itu dilecehkan ya, dengan ditaruh di lututnya, kemudian di, di apa perban gitu, wah itu kan menghina sekali kan, Quran kok ditaruh di situ gitu ya, dan betul-betul dicarikan jimat gitu deh, ya. Ya, ya seperti itulah bentuk-bentuk eh, permintaan tolong pada bahasa Jin dengan cara-cara yang yang apa kufur, yang melecehkan dan menentang Allah Swt. Jadi tidak akan terjadi ya, proses perdukunan atau sihir itu kecuali dengan cara ya, melakukan kekuburan itu seperti itu. Kalau misalkan di dunia apa perdukunan saat ini ya di televisi itu ya, kayak Kejo Gebudu itu sudah itu sudah pasti melakukan proses itu. Jadi ya. harus mudah misal ramal bisa ini dan itu dan seterusnya karena masyarakat itu sudah tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang benar. Jadi sama-sama dukun itu naik daun gitulah, sampai kemudian acaranya disiarkan di televisi. Hanya televisi itu hanya sekedar pokoknya ratingnya naik, acara itu sukses. Tapi tidak memikirkan dampaknya. Jadi kalau masyarakat sudah dijukui dengan perdukunan, kemudian tidak bisa membedakan mana yang salah dan benar, yang kufur, kesirikan dengan tahu gitu ya akhirnya banyak masyarakat yang tertipu yang terjadi pada kesirikan karena itu kan kenapa kita ini banyak uh, ditimpa musibah itu salah satunya karena dosa besar masalah kesirikan yang merajalela di masyarakat kita yang di, karena tadi itu karena tidak bisa mengukur mana sebenarnya acara yang harus munculkan di televisi acara yang seharusnya tidak bully dan seterusnya yang justru malah merusak ya masyarakat di Indonesia ya katanya khususnya dengan perdukunan itu penting sekali ya. <tuh> karena itu kita bentengi diri kita, keluarga kita supaya tidak sampai jatuh pada kesyirikan. Ini penting karena hidup kita tidak hanya di dunia ini kita kalau akan kembali pada Allah dan pasti akan dihisap Karena itu mudah-mudahan kita dengan belajar rukyah syar'i ini akidah kita menjadi lurus, kita jauh dari kesyirikan. Itu yang paling penting. Kita lanjutkan wahada ya. kufrun sariqun maklumun hatta ladai syahir nabsahu. Ini semuanya adalah kufur untuk kekufuran yang jelas yang yang sangat bisa dimaklumi yang itu dilakukan dimiliki oleh uh, tukang sihir ya, yang ada dalam dirinya yaitu betul-betul kufur. Walakin al-amru al-mahzun An-naman shakaratu Mayakfur billahi wawalayadri Ya kan tetapi Perkara yang menyedihkan ini Bahasanya ada Sebagian dari tukang sihir itu Mayakfur billah Yang dia melakukan kekufuran pada Allah Dan dia Itu tidak tahu kalau itu yang dilakukan Adalah kufur Nah Ini lebih mengerikan, lebih Menyedihkan, kufur yang tidak disadari Yang tidak tahu Dukunnya, tukang sihirnya Paranormalnya Orang pintarnya itu Ada yang melakukan Kekufuran ya Yang dia tidak tahu kalau itu ku, kufur Begitu juga Yang datang kepadanya Pasien yang diabati Yang dia tidak tahu Kalau itu sebetulnya Bagian dari Kekufuran dia berobat dengan dukun, tukang sihir, paranormal orang pintar, yang hakikat pengobatnya dukun orang pintar dan uh, tukang sihir dan uh, paranormal itu meminta bantuan kepada bangsa, bangsa Jin. Dan yang seperti ini itu tidak, jangan kadang ya disembunyikan. Kalau ditanya apa kami tak bantuan Jin ya tidak akan jawab begitu. Jadi disembunyikan kedoknya karena itu sudah kalau sekarang itu ya sudah tidak ada mungkin ya tulisan plang tadi itu ya, dukun dan seterusnya. Yang laku sekarang paranormal ya. Padahal sama saja prakteknya, ilmunya. Ya bedanya hanya sedikit. Fa azaim. Maka inilah jimat-jimat azaim. Ya. Allati yaqulu naha. Ya. Allati yaqulu naha. Watil ya, kal tola simat Alati yagdu bunaha Jadi Ada simat simat mantra-mantra Yang itu diucapkan Oleh dukun Dan juga tulisan-tulisan yang mereka tulis Atau kalau sekarang raja Raja yang bentuknya kesirikan itu Ya Wal kulu ya, Waku fun sore Semuanya itu adalah sirik Dan jelas-jelas kufur walakin nah bi huruf gairu bahkan ya mereka menulisnya dengan huruf-huruf yang yang tidak bisa dipahami jadi jimat atau raja atau mantra-mantra itu biasanya ada kata-kata yang sulit dipahami atau kalau betul-betul kejawen itu ya justru betul-betul menyembahnya bukan pada Allah walaupun ada juga raja jimat yang itu ditalbis Dengan ayat-ayat Quran Dengan doa-doa yang masru Jadi bentuknya itu tidak langsung total salah Jadi ada penipuan Secara samar, secara halus Ada ayatnya Ada kalimat-kalimat toibah Tetapi ada tulisan tambahan Di dalamnya yang tidak bisa dimaknai Misalkan angka-angka atau huruf-huruf yang diputus-putus, potong potong dan seterusnya Itu semuanya menurut para ulama, ya itu tidak boleh Karena betul-betul dikhawatirkan jatuh pada kesirikan Dan memang tulisan-tulisan angka-angka Arab dan semuanya itu adalah syirik Karena memang nanti ada penjelasannya yang mengarahkan itu pada kesirikan wa qati'uuna fiyhi syai'an minal qur'an ya ini betulan di pasangannya saya kata Kadang-kadang dia masukkan di dalam azaim jimat-jimat itu dan tola tola simat tulisan tulisan yang ditulis itu raja tadi itu ya qati'uuna fiyhi syai'an quran dia masukkan sebagian ayat-ayat dari Al-Qur'an hatta yad, yadunna sampai al-juhal orang-orang yang tidak paham orang yang enggak ngerti menyangka annahum Layas taktimu na illal Quran Mereka orang yang obati ini Tidaklah meminta bantuan Kecuali hanya kepada Quran Jadi ini bentuk talbisnya Lebih-lebih kok uh, Dukun Arab Dukun Arab itu kan tidak bisa Tulisan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi semuanya itu tulisannya bahasa Arab Jadi hati-hati gitu ya, uh, Kalau sudah berhubungan dengan Kitab yang dari Arab itu itu model dukun atau kesirikan yang dilakukan oleh apa namanya? perdukunan atau tukang sihir orang Arab, paranormalnya orang Arab, orang pinternya orang Arab itu ya tidak ada tulisan bahasa Indonesia, semuanya berbahasa Arab. Tapi tidak semua yang berbahasa Arab itu menggambarkan benar atau semua yang berbahasa Arab itu adalah ayat Quran atau doa atau zikir yang diajarkan Rasulullah, tapi banyak sekali yang justru itu kata-kata yang hakikatnya kalau diterjemahkan menyebabkan sajin. Nah kalau orang Jawa ini kan nggak semuanya paham dengan bahasa Arab sehingga kadang hanya dengan melihat, melihat tulisannya adalah bahasa Arab dianggap itu sudah benar. Nah ini yang salah. Walla khotro aitu kasiron min hadal azaim Sungguh saya telah melihat banyak sekali dari jimat-jimat itu azimatan Dan tidaklah saya melihat satu jimat pun Hatta al-an Sampai sekarang Khaliyat Khaliyatan minasirik Yang tidak ada siriknya Jadi kalau Seh wakit atasalam bali Itu membuktikan sendiri Kalau sekarang jimat yang beredar Raja-raja yang beredar Itu Menurut penuturan beliau Yang di Arab itu semuanya pakai Kesirikan Ya, wal maksud Anna sahir, ya, ya kesimpulannya yang dimaksud adalah bahwasanya sahir itu tukang sihir itu dukun itu orang pintar orang paranormal dan seterusnya. Allah tiyantiqub yad ayakfur yang dia mengucapkan ya, hal ini ayakfur yang mengandung keku, kekufuran. Wa inka nala yaalamu an-nauqufron meskipun bisa saja dia mengucapkan mantra-mantra kekufuran itu Dia tidak tahu hakikat kekufuran Jadi dia tidak sadar bahwasanya Apa yang dilakukan Yang diucapkan adalah kufur Fatarahu karena itu Engkau akan bisa melihat Dia dalam kondisi apa Yusolli sholat Wayasu mubran puasa Wawamushrik kafirun Sedangkan dia Meskipun salat dan puasa itu Mushrik dan kafir jadi ingat artinya ini, ini sejarah kitabussalam Bali ya menggambarkan perdukunan orang Arab ya di jazirah Arab dan tukang sihir di sana, orang pintar di sana, paranormal di sana itu itu bukan dukun hitam total begitu ndak. Jadi mereka itu melakukan kesirikan ya. Mereka itu melakukan kesirikan tetapi tidak dipahami melakukan kekufuran tidak dipahami sehingga mereka ya sholat, ya puasa, sedangkan dia sudah jatuh pada kemusyrikan dan kekufuran. Walia tu bilah, ya kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Wahdallati asaroti nahu yang demikian akan merugikan agamanya, wa waduniyahu dan dunianya dalikahu walakusnonubin dia dialah yang betul betul merugi secara nyata. Jadi inilah eh, bab al-isti'anah atau bil jin, dari minta pertolongan pada bangsa ini jin itu tidak boleh hukumnya haram. Jadi kalau sekarang ini ya kita kembangkan banyak ikan ada di kalangan mahasiswa itu kalau misalkan hilang hilang ya HP-nya, laptopnya dan seterusnya itu kalau ada temannya yang bisa nerawang bisa lihat bisa membaca berpelakunya, nah, kemudian langsung konsul ke temannya dan minta di nerawang, dibaca siapa pelakunya dan seterusnya padahal kemampuan nerawang mencari benda hilang dan seterusnya itu tidak mungkin bisa kecuali ada proses bantuan dari jin yang itu pasti diperoleh dengan ritual-ritual khusus yang di dalamnya mengandung kesulikan ya persis dengan kalau kita kaitkan dengan sihir mahabah itu sihir pengasian yang eh, materi sihir mahabah ini tata caranya itu banyak eh, berkembang di pondok gitu ya karena ketidaktahuan ya dan ini tidak bisa dibungkiri bukan kita menjelek-jelekkan pondok tidak begitu karena beda antara mahabah ya sihir mahabah dengan bentuk-bentuk sihir yang lain yang yang sama tujuannya untuk melet lawan jenisnya seperti apa ya pelet itu atau sabuk mangir atau jaran kuyang kalau di Banyuwangi itu itu beda dengan e, redaksi dengan sihir makabah tapi itu semuanya adalah bentuk-bentuk permintaan tolong kepada bangsa jin dan ini jelas-jelas tidak tidak boleh atau macam, macam banyak ya, dari semua hal yang menjadi hajat kita yang kita itu meminta bantuan kepada bangsa jin ya tanpa kita sadari ya tempat-tempat ya, yang dianggap peramat ya, yang dianggap beli kekuatan termasuk juga sebetulnya keyakinan kepada eh, tapi itu raja jimat tadi itu seperti kulbuntet ake rees ya itu semuanya sikap-sikap uh, itu itu sebenarnya kan permintaan tolong kepada bangsa jen yang seharusnya tidak uh, boleh dilakukan karena itu uh, Islam uh, melarangnya dan menghukumi nah yang tentunya uh, apa namanya kalau itu sudah dilarang dalam Islam pasti ada solusi ada, ada penyelesaian, ada alternatif yang bisa dijadikan apa namanya, sebagai pengganti kalau kita tidak boleh meminta bantuan bangsa Jin dan seterusnya. Ya, itu yang yang harus uh, nantinya kita akan pelajari, insya Allah. Ya saya kira itu mungkin untuk sore ini kita cukupkan tip satu bab saja nanti kita masuk ke sesi tanya, -tanya jawab gitu ya. Nah, saya kembalikan pada pemandu saya, silakan. Insyaallah khairon ustaz. Demikian tadi pemateri kajian live rock yang satunya bersama Ustaz Arifuddin Hafidz wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar setia Al-Um FM dimanapun Anda berada, Insya Allah saya yakin Uh, pendengar Setia Al-Um masih bersama dengan kami Di frekuensi 102,5 FM Yaitu Radio Ahli Sunawal jamaah Dan kita masih di kajian Live Rukyasa Riyah Di sesi Tanya Jawab bersama dengan Ustadz Arifuddin Habiduwa Ta'ala uh, Kita akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Setia kita Ustadz kita masuk pada sesi Tanya Jawab Ustadz Ya insya Allah kita hmm. lanjutkan yeah. Pertanyaan nomor satu dari Bututik Malang, yeah. Ustadz yang dimuliakan, apakah yeah, Jin yeah. Eko gak punya kerjaan kok ganggu anak Adam? Iya ya, ya yang pertama yang harus diluruskan <coughs> Bututik ya, yeah. uh, tidak semua bangsa Jin itu mengganggu. Jadi ada Jin yang baik, ada yang taat, sebagaimana manusia juga ada yang baik, ada yang taat, ada juga yang buruk yang jadi preman, jadi pembekar, perampok, pencuri, penipu dan seterusnya. Jadi bangsa jin juga begitu. Kalau kemudian banyak yang mengganggu manusia itu dari bangsa jin yang dikali dari kalangan setan tadi itu, dari iblis dan seterusnya. Dari turunannya iblis, itu yang yang mengganggu. <tuh> Adapun jin secara keseluruhan tidak seperti bangsa iblis dan keturunannya setan dan turunannya yang mengganggu kita. Jadi masih banyak jin juga yang baik Yang tidak ganggu manusia Jadi itu hanya iblis dan setan nah, Kalau ditanyakan kenapa iblis dan setan itu Mengganggu ya memang Dari sejak awal Allah jadikan setan iblis itu Untuk ujian bagi kita Ya dari situlah banyak hikmah Ada dakwah, ada nabi, ada rasul Ada kitab suci yang diturunkan Dan selanjutnya, ada surga dan neraka Dan selanjutnya, itu hikmahnya eh, Saya kira itu Bisa dilanjut ya. Biar habis pertanyaannya ya Stad, yeah. terima kasih Stad. Ya. Yeah. Uh, kita masuk pada pertanyaan nomor dua. Uh, ini dari Ibu Ani Beda Bedali Lawang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang minggu kemarin saya tunggu mulai tadi kok belum dijawab ya? Pertanyaannya saya pertanyaan saya doa apa? Zikir sehari-hari penuh. Kemudian uh, saya sering bertengkar dengan suami saya. Ya, sering ada bisikan-bisikan yang aneh di telinga saya. Apakah saya masih kerasukan jin? Itu sejak saya kena santet. Iya, iya, iya. Ya, kepada Bu siapa ini? Bu Dali. Bu Ani Bedali Dali Lawang. Bu Ani, ya. Ya, pertama kita minta maaf kalau ternyata sejak minggu kemarin belum terjawab itu ya. Ya, mungkin terlewatkan begitu ya. Atau pertanyaannya terakhir muncul atau gimana. Yang kalau hari Senin itu kalau saya tidak lupa sepertinya pertanyaannya sudah habis itu. Jadi kalau ternyata belum ya, <coughs> gitu, sekali lagi minta maaf. Kemudian mengenai pertanyaan, dzikir untuk sehari-hari ya, ya ada doa dzikir pagi sore, ada doa dzikir yang dibaca menjelang tidur. Nah ini kalau ditulis di forum ini ya kayaknya eh, apa namanya terlalu panjang begitu ya. Jadi akan baik kalau uh, Bu Ani ya di Bedali itu apa namanya? suatu saat bisa berkunjung ke studio, mudah minta. Uh, di sini sudah ada bisa ngopi ya. Ada doa zikir yang bisa Ibu tanyakan tadi itu untuk sehari-harian, itu ya. Dan atau boleh ya bisa ke masjid kalau pun silakan pilih nanti insyaallah bisa diberikan ya, dalam bentuk tulisan ataupun kalau di sini uh, di studio ini dalam bentuk buku ya, doa dikir pagi sore itu sudah ada jadi mohon maaf pada bu ani kalau saya tidak menuntunkan bacaan doa dikir sehari hari itu di uh, apa kajian levelnya itu ya, karena akan panjang gitu ya. dan akan lebih baik toh itu nanti juga ibu akan kesulitan nulisnya menghapalnya dan seterusnya. Jadi mohon kesediaan ibu untuk ya paslongar gitu untuk bisa berkunjung ke al um kerad al um minta e, kopian itu doa dikir pagi sore atau catatan tulisannya atau ke masjid kalbun kalau mungkin tahu masjid kalbun atau mungkin sudah tahu masjid al um ya silakan ke masjid al um kemudian mengenai pertengkaran dengan suami karena adanya bisikan, bisikan, bisikan, ya bisa saja ibu ini dalam kondisi masih ada gangguan dan dari bisikan itulah ibu terprovokasi merasa punya apa, perasaan buruk pada suami sehingga terjadi percacokan. Ya, kalau dikatakan kena jin ya iya ya, ya insya Allah jelas kena jin ya. Terus apakah butuh rukyah? Kalau ibu tidak bisa merukia di sendiri ya butuh rukia. Yang akan baik lagi kalau suaminya diajak. ya supaya uh, clear supaya ada penyelesaian uh, dua-duanya itu lebih mudah lebih enak. Insya Allah akan sembuh dan rumah tangga akan baik. Insya Allah seperti itu. Ya, silakan dilanjut lagi. Terima kasih Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan nomor 3 dari nomoran akhir sembilan lima <tik> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sering mencium bau wangi di tempat-tempat tertentu dan di masjid, tapi teman-teman dan orang di sekitar saya tidak merasakan. Apakah itu bau jin? Sekrond Ustadz. Ya, pertama hati-hati. Bagi siapa ini namanya? Uh, ini tidak di jantungkan nama nah, oh Kita ya, sebut nomoran Akhirnya 954 Ustadz. Ya tidak apa-apa uh, Yang bertanya ini uh, Supaya hati-hati aja. Ya juga bata doa Tidak pagi sore Karena Karena Ini apa namanya uh, Tidaklah Kemampuan itu dimiliki ya, Melihat ataupun Mencium dalam diri seorang yang sifatnya permanen itu kecuali karena adanya bantuan dari bangsa jin sadar atau tidak sadar sengaja atau tidak sengaja, dipahami apa tidak itu pasti ada kayak gitu sebab yang lainnya tidak mencium kok ini mencium, jadi kan mesti ada sesuatu yang membedakan itu ya keahlian, kemampuan di situ nah kemampuan mencium ini ini dari mana? apa yang bisa menjadikan bisanya itu karena pada dasarnya kalau manusia dalam kondisi normal ya tidak gampang ada interaksi dengan dunia jin. Mudah bisa melihat atau bisa mencium bau tertentu kecuali memang e, di level itu dibutuhkan seperti seorang dai dan seterusnya, orang yang taat dan seterusnya. Ya mudah-mudahan ya sang penanya ini dalam posisi taat sehingga karena ketaatannya itu bisa mendeteksi bau itu dan itu bukan untuk ketakutan atau apa tapi justru tambah semakin taat ya ya mudah-mudahan seperti itu tapi tidak ada salahnya kalau <tuh> ya tidak perlu takut tapi juga mengevaluasi kenapa kok hanya saya yang mencium bau wangi itu ya jadi kemungkinan seperti itu ada jin kalau malaikat juga tidak tepat ya. karena malaikat tidak di level uh, ada <tuk> yang nganggur yang kemudian <tuk> menciumkan baunya gitu ke kita gitu ya tujuannya apa gitu loh enggak ada yang posisinya kayak gitu. Tapi kalau bahasa jin itu suka buat ulah perbuatan aneh dan seterusnya. Iya. Terima kasih Ustaz. Uh, sebelum saya Wak, bacakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mohon untuk eh uh, bagi pendengar setia alumni yang ingin bertanya, Cantumkan nama, kemudian pertanya pertanyaannya. Terima kasih. Uh, saya lanjutkan Ustaz ke pertanyaan berikutnya, yeah. yaitu dari nomor uh, akhir 154. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh ditumpang. Yeah, yeah. Wah, Bagaimana hukumnya? memasang lampu di, di dalam sumur yang tertutup dengan niat menerangi makhluk lain yang ada di dalam sumur Ya, ya tidak tepat ya keyakinan begitu itu untuk Mas Oleh itu ya karena kalaupun bangsa jin dan jin itu ya tidak butuh cahaya gitu. tidak sama di, dengan posisi kita jadi alamnya sudah beda kebiasaannya sudah beda tradisinya sudah beda dan karena itu pendekatannya tidak sama dengan manusia. Kalau manusia kan butuh cahaya, apakah bahasa jin juga butuh cahaya? Tidak, justru malah jin itu suka dengan yang gelap. Kalau bahasa setan ya, Jadi, kalau diberi cahaya, ya asumsi seperti itu, keyakinan seperti itu sebenarnya sudah tidak tepat. Dan yang lebih penting lagi, seumur itu bukan bukan, bukan seharusnya jin tinggal di situ, gitulah. Ya tidak tidak tepat tinggal di situ. Karena itu ya tidak perlu kita asumsikan ada jin di situ, kalaupun ada jin ya itu, itu kesalahan dia dan seharusnya tidak boleh. dan kita berpikir bahwasanya kita membantu bangsa jin dengan memberikan penerangan itu juga tidak tepat, karena kita akan berpikir kalau hanya dikasih lampu saja, lah nanti makan minumnya pakai apa? ya kan gitu. jangan kamu kan mikir mikir gitu, nah ngapain juga tinggal di sumur, mending di luar sumur kan enak, kan gitu nggak usah kasih cahaya itu cara berpikirnya harus begitu karena itu diluruskan masalah supaya tidak punya halusinasi pikiran yang macam-macam ya tidak perlu mikir yang seperti itu saya kira itu terima kasih saja soho heranat Uh, kita masuk pada pertanyaan yang nomor 7 Ustadz Dari nomoran akhir 661 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa Saya pendengar setia al-um Di kayu tangan yeah. Pak Ustadz yang dirahmati Allah okay, Saya punya saudara jadi TKW Bagaimana caranya menghilangkan sihir seumpama terkena Karena sewaktu mau berangkat Ada orang yang berkata Walaupun kamu benar, majikanmu tidak akan menyayangimu. Dan kebetulan sekarang ini keadaannya seperti itu. Doa apa yang harus saya baca untuk membantunya? Apakah bisa saya baca Al-Quran? Lalu barokahnya saya tunjukkan kepada saudara saya? Sukron. Iya, iya. Jadi yang paling baik gitu ya. Ini kepada sang penanya. Mendeteksi dulu Mendiagnosa dulu Jadi jenis gangguannya apa Yang dirasakan dari saudaranya yang Lagi TKW itu Misalkan selalu dimusuhi oleh tuannya padahal sudah berbuat baik Dan seterusnya Selalu dirindung dengan kesialan Nah itu supaya jelas dulu Apa bentuk maksudnya Jadi di SMS saja apa bentuk Yang dirasakan di sana gangguannya Baru nanti ada tindakan yang tepat Apa yang harus dilakukan Nah, secara umum ya <tuh> disarankan saja kepada apa namanya kepada saudaranya itu yang sedang di TKW itu untuk menjaga ketakranya kepada Allah karena bagaimanapun kunci melawan sihir melawan gangguan Jin itu adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah kenapa begitu karena kita harus ingat dosanya. Allah Allahlah yang menciptakan bangsa Jin Allah lah yang menciptakan manusia setiap makhluk dengan berbagai kekurangan yaitu kejahatannya. Jadi kalau Allah mengendaki uh, selamat saudaranya yang di Arab sana atau yang di luar itu itu ya pasti mudah dan pasti selamat. Jadi selalu meminta pertolongan kepada Allah. Terus tadi itu doa zikir pagi suri dan mau tidur itu akan baik sekali kalau dicopy, dipahami terus di-SMS-kan ke saudaranya yang ada di luar itu, terus setelah itu terus ada kontak untuk mengikuti perkembangannya. Nah nanti, nanti dari situ kita bisa tambahkan apa terapinya yang terbaik yang bisa menyelamatkan, melindungi dan seterusnya. Jadi <tuh> untuk sementara kita tunggu respon dulu ya, apa model gangguannya dan seterusnya. Tapi sebelumnya akan lebih baik dikirimi saja doa tidur pagi sore dan seterusnya termasuk ayat-ayat rukyah ini itu bagus sekali ya dan Secara umum uh, di diperintahkan saja di sms di di telepon atau gimana agar menjaga ketaatannya termasuk sholat malam ya dan seterusnya itu insya Allah akan terhindar dari kesialan dan efek sihir insya Allah seperti itu uh, silakan <tuh> Uh, terima kasih Ustaz, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 8 Ustaz yeah. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Tutik Sengkaling yeah. Ustaz yang dirahmati Allah yeah. Jika orang uh. dewasa atau anak kecil pada waktu tidur Kadang tertawa-tawa Kadang bicara sendiri Mengigau sendi, sendiri mm -hmm. uh -huh. Dikenal dengan istilah ngelindur hmm. apa juga ada hubungannya dengan jin bagaimana solusinya agar tidak ngelindur lagi apa bisa dengan rukyah sari jasakohayron hmm. kasiron ustad iya pak jadi begini, tidak tidak harus rukyah saya kira perlu membaca doa mau tidur ada satu paketan ya doa adap uh, untuk tidur itu ya itu yang dia harus di, dibaca <coughs> insyaallah jadi memori alam bawah sadarnya itu nanti akan terkontrol ya akan baik sehingga terus melinturnya itu tidak akan terjadi atau ya rumahnya yang harus dibersihkan ya, supaya tidak mimpi-mimpi yang aneh-aneh sehingga terus kayak seperti terjadi melintir dan seterusnya saya kira itu tadi tidak perlu dirukyah ada ya kalau mau tidur itu ya tadi itu misalkan baca Wudu terlebih dahulu kemudian membaca doa mau tidur ya Allah maaf ya bismillah dan seterusnya. Terus miring ke kanan, kemudian membaca sebelum miring ke kanan itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Annas, dititipkan ke telapak tangan, diusapkan dari kepala sampai kaki. Kemudian ditambah dengan uh, mungkin uh, doa apa? zikir istighfar kalau setiap saat tidur. Kemudian miring ke kanan gitu ya uh, sambil miring ke kanan dengan istighfar terus gitu ya itu nanti akan <tuh> apa namanya uh, mencegah nah, insyaallah akan mengurangi dan mencegah dan bahkan sampai menghilangkan pasasir itu insyaallah seperti itu uh, pola sas linturnya tadi itu insyaallah seperti itu ya jadi yang paling penting akhiri tidur ini dengan pikiran yang positif tadi itu dengan doa doa tadi itu ya supaya tidak ada yang Muncul dalam proses tidurnya Linturnya tadi itu ya, Mudah-mudahan bisa Dilakukan dan Bisa menghindari, mengurangi Efek lintur tadi itu Nah Ustadz, terima kasih hmm. uh, Kita masuk ke pertanyaan Nomor 9 Ustadz, dari nomor Akhir 749 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, ada suami Istri mengagumi atau mencintai lawan jenis selain pasangannya, mm -hmm. Selingkuhan mm -hmm. Apakah Sebelah karena dirasuki jin? Apa sebab sebab lain? atas jawabannya, terima kasih Ustadz. Iya ya, kalau pasangannya ya, kalau yang dimaksud itu adalah laki-laki, maka kan dia punya hak poligami, gitu ya. Nah, di dalam laki-laki bisa saja itu dimiliki tanpa harus terindikasi dia kena gangguan jin dan seterusnya karena itu bagian dari sifat dasar laki-laki yang memang berpotensi untuk poligami. Adapun kalau wanita itu beda lagi karena sifat eh, apa sifatnya itu yang sifatnya tertutup. Jadi kalau dia sampai tertarik dengan pasangan lawan jenisnya ya itu justru eh, tidak fitrohnya dan kalau itu terjadi yaitu jelas tibuah setan. Nah begitu juga dengan laki-laki yang misalkan sudah punya istri kok kemudian melakukan perselingkuhan bukan secara sar'i ya arti poligami dan seterusnya yang sar'i tapi melakukan perselingkuhan jelas-jelas nah itu sudah kena gangguan setan dan apakah itu berarti sudah harus dirukia ya tergantung dari parahnya karena kalau sudah melakukan tindakan kemaksiatan yang itu sudah pasti dan parah ya. Itu jelas ada jin yang masuk di tubuhnya. Tapi kalau masih dalam batas sekedar tertarik dan seterusnya ya, tidak mesti itu apa? E dalam posisi sudah ada jin dalam tubuhnya tapi bisa saja ya itu hal yang masih kategori wajar tapi atau juga tidak wajar tapi tidak mesti jin itu masuk dalam tubuhnya. Jadi kalau yang yang jelas-jelas sudah jin itu masuk di tubuhnya itu kan kalau sudah melakukan tindakan misal mengatakan perselingkuhan dan seterusnya itu jelas-jelas sudah ada jin di dalam tubuhnya ya jelas setan sudah memperdaya dia sampai melakukan perzinahan dan seterusnya nah ya. itu pilih minta lagi itu terima kasih ustad uh, kita masuk ke pertanyaan nomor sepuluh Ustaz ya yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam saya devi di candi panggung yeah. ustad di televisi-televisi, itu kan banyak pesulap-pesulap seperti Limbat dan teman-temannya itu. Apakah mereka juga meminta pertolongan jin? Wah, kalau itu jelas wajib itu. Dan tidak mungkin tidak. Ya, Tidak mungkin ya sebuah hal yang di luar kemampuan manusia biasa, khorikul adah namanya itu, kejadian luar biasa yang bukan karoma, tapi diperoleh dari ritual yang syirik, Ya seperti kemampuan limbat ya Ki yang di televisi ya. Termasuk kemampuan Romi Rafael itu itu pasti ada proses penggambaran pada bangsa jin. Karena itu kadang-kadang kan kita temukan bajunya itu yang serba hitam. Ya, walaupun ya bisa saja suatu saat pakai baju putih itu bisa saja untuk talbisnya, untuk pengelabuhannya. Tapi rata-rata kalau sudah apa katanya dengan atraksinya yang mungkin membahayakan dan seterusnya itu nanti akan mempertahankan kekuatan ya, perlindungannya dari semua hal yang menjadi syarat oleh ya, perdugunan-perdugunan yaitu serba hitam dan seterusnya dan bacaan-bacaan mantra yang tidak jelas, ya, tidak ada ayatnya dan memang tidak tidak untuk apa namanya sesuatu yang islami tadi itu, ada kesilikan di dalamnya dan seterusnya jadi kalau ditanyakan ya Apa yang akan dibat itu ya jelas-jelas uh, Itu Permintaan tolong kepada Bangsa Jin. Dan itu Jangan dipikirkan bahwasanya Jelas-jelas terang dilakukan Di depan televisi. Jadi kemampuan itu Sudah dimiliki lebih dahulu Dimiliki terlebih dulu Lebih awal dan Tentunya permintaan Perbantuan pada bangsa Jin itu ya Tidak ditambahkan di situ ya. Itu sudah sudah lewat masa itu sudah lewat nanti jadi sudah jadi sukses sudah sudah berhasil adanya jin yang ikut di dalam dirinya mungkin berapa jumlahnya buahnya atau terus nah kalau di televisi itu hanya tampilan saja itu sudah atraksinya saja proses permintaan bangsa bantuan pada jin kadang tidak tampak di, di televisi walaupun sebetulnya juga tampak di televisi bagi yang paham ya mesti akan melakukan ritual mungkin komat kami dan seterusnya Mungkin diam sejenak Itu sebenarnya sudah meminta tolong Pada bangsa jin yeah. Saya kira itu ya Terima kasih Ustaz mm. uh, Kita masuk ke pertanyaan Yang nomor 11 Ustaz, Dari mm. Fitroh Ngenep Karangploso yeah. Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Yang Terpada. semoga dicintai Allah yeah. bagaimanakah mm. Mm -mm. caranya Agar kita mm. bisa Interaksi dengan jin Yang ada dalam tubuh manusia Jasa Kung Wah Kasiran berinteraksi seperti apa ya? Mungkin merukyah maksudnya ya. Kalau berinteraksi itu dengan jin korinnya, jin korin tidak di dalam tubuh. Kalau yang dimaksud ada orang kena jin, kemudian mau dirukyah, ya belajar rukyah. Tapi kalau interaksi dimaksud itu justru malah meminta bantuan orang yang di dalamnya ada jinnya, yang malah tidak boleh ya Jadi interaksi yang dimaksud ini Ini yang harus diperjelas Yang jelas Interaksi sama dunia jin itu sebaiknya Tidak dilakukan kecuali dalam ukuran Dalam kapasitas mau merukyah saja Kalau selebihnya ya tidak usah Itu akan aman insyaallah Terima kasih Ustadz yeah. uh, Kita masuk ke pertanyaan yang nomor 12 Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jin juga termasuk Makhluk yang mukalaf Bagaimana jin bisa membaca Al-Quran Apabila jin kepanasan Saat mendengar bacaan Al-Quran Mohon penjelasannya Terima kasih Ya justru tadi itu sudah um, dia gitu ya. Karena status jin itu mukalaf Jadi mukalaf itu Artinya yang dibebani Tanggung jawab untuk beribadah Ada taklif di situ, Ada beban untuk Wajib beribadah kepada Allah nah kalau jenya jin mukmin jin muslim ya dia e, statusnya seperti manusia ya sholat ya baca Quran kalau dia jin mukmin ya dia tidak akan panas dibacakan ayat yang dibacakan ayat panas itu kan jin jin kafir jahat ya setan dan seterusnya kalau jin mukmin ya tidak tapi yang betul betul mukmin tapi kalau yang ngaku ngaku mukmin pakai serban terus ingin jadi khatamnya manusia karena dirituali ya di zikiri di wiriti ya, itu dibacakan ayat yang masih kesakitan masih panas kenapa karena statusnya jin fasik ya jin fasik yang yang salah ya jin yang ngakunya muslim tapi sebetulnya berlakunya masih nyimpang dan salah ya, lanjut ya terima kasih ustad kita masuk ke pertanyaan nomor 13 yeah. dari Abu Aslam yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama, terkadang makanan yang saya makan, kok tahu-tahu habis? Pertanyaan yang kedua, luluh. saya sering kelihatan sesuatu, tapi setelah noleh tidak ada apa-apa. Loh, kok ada kondisi gitu ya? ya makan, nggak tahu tiba-tiba habis ya? Berarti ada yang nyerobot ya? Iya, Mas Aslam ya? nah misal Iya, terus seperti ada yang perhatikan, ditoleh nggak ada lah, ini... Ya segera baca doa tidur pagi sore saja mau tidur ya meluruskan akidah ya meningkatkan ketaatan supaya tidak ada apa ancaman dari bangsa Jin tadi itu ya Mas Assalam tolong segera dibaca doa tidur pagi sore mau tidur dan urusan akidah tingkatkan ketaatan ya, hentikan kesalahan supaya tidak ada tidak ada teror dari bangsa Jin mudah-mudahan itu uh, bisa menyelamatkan kalau ternyata kurang ya nanti kita lanjutkan dengan uh, proses rukyah dan seterusnya. Wah. Terima kasih Ustaz. Kita ya. masuk ke pertanyaan nomor 14 Ustaz. Iya. Dari Selamat di Sri Gading Malang. Uh, ya, ya, ya. Assalamualaikum eh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semoga Ustaz selalu dirahmati Allah. Uh, Amin. Juga. Mas insyaallah ya. Bagaimana uh. bila kekufuran-kekufuran itu terjadi saat kita berobat karena ketidaktahuan anak-anak. Ketidaktawan anak apa anak kita yaitu membaca basmalah di kamar mandi sebelum tahu soal, soal rukyah syari. Ya terhadap dosa ya kan bapa selamat ini ya mudah mudahan senantiasa diberi rahmat ini. Ya, mudah mudahan bisa satu saat gabung lagi sama kita di kajian kajian di apa namanya di masjid. Ya. Uh, kalau sudah tidak tahu awalnya karena tidak tahu, InsyaAllah mudah mudahan Allah mengampuni. Robbanallah tu akhirna inasina awak tokna. Jadi karena ketidaktahuan, karena kesalahan, karena kelupaan, Allah akan mengampuni kesalahan kita itu prinsipnya. Cuma tidak boleh diulangi, gitu ya. ya dan jelas harus ditobati dan insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi tadi itu basmalah yang ya seharusnya tidak perlu diucapkan di uh, dalam kamar mandi ya. ya apa maksudnya ada WCnya di situ ya? Ya seharusnya tidak menyebutkan asma Allah di situ, karena tidak tahu ya tidak apa-apa, gitu ya. Insya Allah akan diampuni oleh Allah dan seterusnya. Nah kedepannya saja untuk lebih berhati-hati. Ya. Hmm. Terima kasih ustadz. Uh, ini ustadz berhubung waktunya udah mau hampir uh, ada nih ustadz. Ya insya Allah kurang 10 menit lagi ustadz. Apa yeah. kita batas satu pertanyaan lagi ustadz? Tapi kita ini tinggal, punya hutang banyak ustadz. Tinggal berapa itu? Uh, ini sudah ada sejumlah loh, loh, loh. 29 pertanyaan. Sutad kita masih menjawab ke pertanyaan yang sekarang 14 pertanyaan yang ke empat belas. I lima belas. Sutad. Ya sampai ada naja. Sampai ada nih itu ya. ya Terima kasih. Sutad. Uh, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 15 belas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan penyiar yang dirahmati Allah. Mm -hmm. amin. Amin. Ana Abu Fikri Saujajar. Iya. Mau tanya, kalau kita makan di rumah, makanan yang menggunakan pelarisan, apakah kita termasuk orang yang tersihir? Dan makanan yang kita makan apa juga bermasalah? Iya, hati-hati ya. Ini pertanyaan bagus untuk Mas apa, Abu Fikri ya. Hati-hati dengan warung-warung uh, yang menggunakan pelarisan atau perdukunan. Kalau terlalu banyak yang dimakan itu bisa kecandlor terus ke warung itu, nah, itu nanti bisa jadinya sihir makanan itu. Tapi kalau dirukia nanti biasanya keluar, bisa aja darah sedikit itu. Itu mengeluarkan sihir makanan. Jadi ya, tanpa sadar kita terus-terus kecandlor ke warung itu, jadi nah, itu hati-hati. Ya sebaiknya membaca doa sebelum makan, ya dan juga harus hati-hati dengan warung-warung yang memiliki tanda-tanda itu tadi itu kemungkinan uh, adanya pelarisan dan seterusnya. Iya. Yeah. Mm. Terima kasih Ustaz, kita masuk ke pertanyaan nomor 16. Iya. Yeah. Dari Bu Rini Singosari. Yeah. Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa dunia jin dan manusia sama yaitu bumi? Apa bedanya cuma jin tak terlihat manusia dan saya pernah menjumpai orang kerasukan malah hafal bacaan Quran. Bagaimana mengobatinya? apa jin islam juga mengganggu. Iya ya, apakah uh, alamnya jin dan manusia itu sama? Ya. Sama, jawabnya ya sama, hidupnya di bumi ini. Cuma beda tempat gitu ya. Beda kesukaan, beda lokasi gitu aja. Kalau manusia ya di rumah kita, kan. di rumah-rumah kita dan seterusnya. Kalau bangsa jin itu ada di ya hutan belantara, ada tempat-tempat kosong, rumah kosong. Kalau bangsa jin yang kafir itu ada di tempat-tempat yang jorok, yang nazis, dan seterusnya yang kotor, dan seterusnya di tempat-tempat yang kufur dan seterusnya ya di tempat-tempat yang itu ada banyak kemaksiatan dan seterusnya kalau jin mu'min, ya di masjid di tempat baik nah, <tuh> itu yang pertama, kemudian ee, kalau mengenai ada orang yang kesulupan hafal Quran, baca Quran, ya itu wajar, ya banyak kejadian kayak gitu, karena itu ee, ikuti terus materi rugiah supaya ya terbebas dari gangguan jin karena e, ternyata kan meskipun orang itu banyak apalannya juga tidak ada jaminan dia bisa selamat yang paling bisa melindungi kita itu kan ibadah yang benar ketakwaan yang benar amalan yang benar <tuh> jadi bukan jaminan kalau misalkan banyak apalan kemudian terhindar dari gangguan jin kalau tidak tahu tentang uh, acara agama yang lainnya ya bisa saja masih adanya kemungkinan ancaman bisa kena gangguan jin dan seterusnya bagaimana pengobatannya ya teknik rukyah itu walaupun rukyahnya nanti akan eh, sedikit beda karena yang dihadapi adalah jin yang sudah ngaku ngakunya muslim tadi itu hmm, saya kira itu ya atau mungkin ada yang belum tadi itu kan terlalu banyak itu ya iya iya Uh, yang, yang tadi Ustaz, apa Jin Islam juga mengganggu? Ya Jin Islam ya dalam pengertian klasik tadi itu kalau Jin Islam yang baik ya tidak gitu ya. Kita masuk ke pertanyaan uh, nomor 17 belas Ustad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umuh gosi sengkaling. Ya. Ustad, mm -hmm. bagaimana dengan pesulap-pesulap? Metalis, Metalis, Hipnotis, Hipnotis. Sekarang ini seperti aksi limbat yang di yang ada di TV. Aksi tahan gores, tidak berdarah saat disilet, dibacok dan lain-lainnya. Menebak angka-angka dan lain-lainnya. Apa juga termasuk bantuan dari Jin. Mereka semua pada bilang kalau itu semau cuma trik dan butuh latihan-latihan yang rutin saja. Dan tidak ada campur tangan dari jin, bagaimana Ustad? Ya jawabnya gampang. Kalau memang itu betul betul trik ya, berarti itu kan hanya tipuan. Jadi kan tidak ada yang istimewa di situ. Ya tidak ada yang dipahami. Mereka punya kelebihan kecuali hanya tipudaya atau trik saja. Bukan orang sakti, bukan orang kebal, bukan nano. Tapi perlu dipahami bahwa saya ada memang orang yang memiliki kekebalan ada orang yang memiliki kemampuan, yang itu dianggap orang sakti dan seterusnya, yang disebabkan oleh bantuan dan minta bantuan jin. Kalau betul-betul Limbat itu sebetulnya ya sebenarnya tidak memiliki apa apanya bantuan trik sulap ya, ya tidak kena jin dan minta bantuan jin. Tetapi saya sendiri juga pernah melihat ya kalau kemampuan seperti mematakan atau membengkokkan paku itu dilakukan oleh Limbat tidak mungkin bisa kecuali itu atas bantuan Jin dan seterusnya dan banyak lagi ya atraksi atau aksinya Limbat yang itu sudah jelas-jelas bahkan dulu kan pernah diadu itu tentang kepiawayan eh, apa ilmunya Limbat dengan Deddy Koploser ya, jangan salah itu ya itu pun kan juga memang Memang, ya cuma kan kadang gini lah ya. Jadi kan mereka itu disorot oleh seluruh masyarakat di Indonesia yang ada yang agamis, ada yang alim, yang ulama dan selusunya. Karena itu mungkin dengan cara talbis tadi itu, salalah lah itu trik, enggak acara itu aman. Itulah ya. Padahal aslinya ya, ya tidak begitu. Yang ya betul-betul minta bantuan bangsa jin gitu ya. Nah silakan dilanjutkan Terima kasih Ustaz Kita ha -ha. masuk ke pertanyaan 18 Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ya, waalaikumsalam Dari waalaikumsalam. Pak Sugeng Graha Sejahtera Landung hmm. Sari Gingga. Ada yang menyebut dengan mengolah alam bawah sadar I Norani memiliki kekuatan dahsyat Dengan jari kelingking bisa mematahkan pensil Apakah ini masuk hipnotis dan bagaimana hukumnya? Terima kasih Ya Seandainya ya hipnotis itu dipahami seperti itu, ya tidak benar juga, gitu ya. Ya tidak mungkin kan menggunakan alam bahasa darus menghasilkan kekuatan yang hebat dan seterusnya. Itu jelas-jelas nanti kita bisa buktikan kalau itu jin, gitu ya. Manusia itu secara normal vitro tanpa dibantu jin, ya kekuatannya terbatas. Karena letak kekuatan manusia, kelebihannya dibandingkan bahasa jin itu adalah otaknya otaknya artinya kecerdasan akalnya bukan potensi-potensi yang digali yang justru malah tidak membuat ya manusia itu sebagai manusia normal ya justru malah uh, menjadi ah, ini apa ini kekuatan apa dan seterusnya jadi jangan gampang uh, terjebak dengan uh, kemasan atau label ilmiah hipnotis dan semua kekuatan-kekuatan yang sebelumnya itu uh, justru malah dibantu rezim seperti melihat ditutup matanya itu ah itu mula jin itu. Itu mesti ada dengan jin. Hubungannya dengan jin itu ada. Ya nanti kita gini aja kalau misalkan ada yang tidak percaya atau apa. Isa bisa adakan satu pembuktian gitu ya. Silakan dibawa yang bersangkutan ya, siapa anaknya gitu ya. Kita kita nanti kita tunjukkan bahwasanya kemampuan-kemampuan seperti itu itu adanya gangguan dari jin. Gitu ya minta bantuan dari jin lah Pak Terima kasih Walau Ustaz. Sama-sama ya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 19 Ustaz. Iya. Dari Akbar Bulu Lawang. Iya iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah kami dulu sering sekali ada panah. Panah ya. api Ustaz maksudnya di sini Ustaz. Iya iya. Terus ada bau harum yang kami cari selama satu minggu. Ya. Ternyata ada bungkusan berisi bunga lombok kemenyan. Semenjak itu keluarga kami benar kacau setiap hari semuanya bertengkar ya. kerja malas takut masuk akhirnya desersi ya. kami datang ke kiai dan diberi hmm. kertas untuk ditanam di sudut rumah apakah itu sirik keyakinan kami Allah semua yang menolong kami syukuran ustaz ya, ya ini sering kali ya menjadi bentuk banyaknya orang tertipu gitu ya kalau kertas itu uh, dianggap benar karena yang Nulis kiai, ya karena itu gini, kertas itu kalau mau dibongkar silakan dibongkar. Nah Senin malam nanti bisa ditanyakan apa tulisan di situ, ya karena ada dua raja yang itu mengandung kesirikan dan ada raja yang tidak ada siriknya. Kalau tidak tidak sirik ya itu tidak apa, -apa boleh. Nah sekarang Supaya tidak bingung, silakan dibongkar. Nah, Senin depan nanti ditanyakan. Di awal ya, acaranya setelah isa, itu silakan SMS ke senternya Allah Umum Nanti saya jawab lebih dahulu. Gitu. Itu akan lebih membuat tenang. Ya. Tapi yang jelas, yang bertanya ini keluarganya kena sihir. itu Dan sihir, cara ngelawannya tidak dengan menanam begitu. Tidak. Ya, harus bugulnya dia diambil, dihancurkan. Kalau butuh rugiah, ya butuh dirugiah. Insya Allah dengan cara itu akan aman. Dan kemudian... Untuk melindungi diri keluarga dan serusnya harus baca doa tidur pagi sore, udah doa mau tidur, udah ngerti seluk beluk tenang dona sihir, siapa bisa melindungi diri. Nah harusnya begitu gitu ya. ya. Jangan kemudian hanya sekedar dikasih bekal, tapi tidak tahu sama sekali ya nanti gampang kena, ya, terus akan jadi sasaran. Nah, itu itu yang harusnya. Ya. Bisa juga dengan misalkan kopi teh Turki ya untuk melindungi. Terus memahami sihir itu seperti apa, kapan dikirim dan seterusnya, dan mencegah uh, sihir ya dengan uh, apa namanya jangan gampang memberi sesuatu yang sudah bekas pernah kita pakai ya seperti foto atau tisu atau sabun tangan, baju dan seterusnya dan meyakini bahwasanya itu perantah dari Allah itu itu tidak tidak tidak sepenuhnya tepat gitu ya karena <tuh> misalkan ake gitu ya ake yang diyakini misalkan ake merah delima dan seterusnya itu ada orang muslim lain itu kan juga kekuatan dari Allah swt. Ya tidak bisa seperti itu. Siapa yang mengklaim ake itu kekuatannya dari Allah swt. Setan pun juga bisa memunculkan kekuatan di situ. Itulah. Kalau kekuatan itu yang munculkan adalah setan, iblis, ya itu bukan dari Allah swt. Dan tidak pernah Allah menipu manusia gitu ya menjadikan kekuatan Allah itu diturunkan pada benda-benda, jimat-jimat dan seterusnya <tuh> tidak bisa seperti itu. Sedangkan Islam itu ajaran yang sempurna, jadi tidak Rasulullah tidak memberikan tuntunan ya sifat pengobatan yang kemudian selalu disandarkan ini kan dari Allah juga perantara juga Rasulullah memberikan penjelasan itu ya. untuk sihir cara menanganinya jelas ya untuk mencegah sihir juga penanganannya juga jelas Ya, jadi itu semuanya nanti kita akan ajarkan di materi rukyah syar'iyah, di kajian live itu ya. Sehingga kita menjadi paham kalau misalkan menghadapi sihir bagaimana caranya dan seterusnya, kena jin bagaimana caranya dan seterusnya. Itu semuanya ada ajaran adalah ada tuntunan <tuh> dan bagian dari ajaran Islam. Jadi tolong ini betul-betul dipahami ya karena memang butuh ilmu dan tidak semuanya bisa membedakan dan lebih banyak tertipu gitu ya, karena tidak tahu, ya, karena itu materi rukia syariah ini kita berikan untuk untuk pencerahan sifatnya, supaya kita lebih berilmu dan seterusnya ya mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan benar, bukan bermaksud untuk mencari menangnya sendiri, benar sendiri, bukan karena karena kita berhadapan di terus uh, di lapangan, teknik pengobatan pengobatan yang salah itu ya itu kalau kita merukia itu kan selalu kita akan tanya gitu sudah dibawa kemana saja, diobati dengan cara apa, diberi apa itu nanti kita terangkan ini salah ini tidak boleh ini boleh, nah yang salah salah itu kita bakar, ya, kita salah ya kita terangkan salahnya di mana dan seterusnya, insya Allah seperti itu. Ya karena wah sudah atan jadi ya terpaksa ini kita hentikan walaupun sebetulnya pertanyaannya masih belum masih banyak yang belum dijawab Jadi ya Mohon maaf ya Kalau seandainya untuk sore ini uh, Tidak tuntas ya Membuat kecewa penanya gitu ya Kalau penanya mau apa uh, Konsisten ya Senin malam misalkan Apa itu ditanyakan lagi uh, Dibahas lagi saya jawab gitu ya Mungkin uh, Akan saya jawab di sesi pertanyaan tetapi kalau Eh uh, Ternyata tidak mengikuti, nandu ya. Kalau tidak mengikuti dijawab itu kan juga tidak, tidak gitu. Jadi, mohon nanti bisa ke spps ke apa namanya ke center Al-Um Kira-kira uh, Senin depan itu besok, butuh, butuh saya jawab apa tidak yang pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab. Karena kalau kita buka kajian lagi Senin depan itu pertanyaan baru maka, masuk banyak ya. Besok ya Senin Senin besok itu, ya. itu pertanyaan baru akan banyak yang masuk. Jadi kalau Misalkan dari pertanyaan sisa ini tidak tidak ikut, ya kita mending menjawab pertanyaan yang baru masuk itu karena saat itu kan hadir dan mendengarkan gitu ya. Jadi mohon bagi bapak ibu pendengar radio yang sekarang bertanya itu jika mengendaki pertanyaan ini kita bahas nanti depan, tolong di SMS kita aja. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf. Kalau mungkin senin depan kita lebih memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang terkait dengan materi yang kita berikan Senin malam besok itu ya, sekali lagi saya mohon maaf ya, kalau eh, tidak bisa tuntas semua pertanyaan bisa dijawab karena keterbatasan waktu saya kira itu dan yang paling penting eh, poin kita di sore ini materi kita adalah haramnya kita meminta bantuan eh, kepada jin dengan segala bentuknya ya, dengan alasan apapun karena Islam sudah sempurna dan itu apa namanya diajarkan uh, solusinya ya, kalau dalam ratus itu Rasul menegaskan, menegaskan faida uh, uh, istantafas sta'in billah jika engkau minta pertolongan kepada Allah maka uh, jika engkau minta pertolongan maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala langsung betul redaksinya jelas tuntunan jelas apa yang dilakukan juga jelas dan itu diajarkan oleh rasulullah saw tanpa ada kesamaran jadi itu yang harus diperhatikan mudah-mudahan kita semuanya selamat ya dari ketergunciran katanya dengan najin meminta bantuan kepada bangsa jin dengan segala bentuknya yang memang betul-betul gampang dan mudah menipu nah mudah-mudahan kita selamat ya tinggal harus akidah kita lurus takwidah kita lurus kita Selamat dunia kita dan bila nanti kita selamat di akhirat kita. Jadi tidak ada niat lain kita berikan materi ini betul-betul لله -betul taala ikhlaskan Allah untuk pencerahan masyarakat Malang ya mudah-mudahan kita semuanya selamat ya dari tipu daya setan dalam segala bentuknya. Demikian yang bisa saya berikan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.